dan wa nuhanihi wasahbihi wa la ilaha illallah la lah. muhammadan abdu wa wallahu taala fi kitabihin karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun am ba'at bos kalian alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita Akan membahas Tentang hijab wanita Muslimah Pelajaran kita kayaknya bakalan ngantuk Bu Karena banyak Pembahasan Ibu-ibu sekalian Allah Ta'ala Telah memerintahkan kita Untuk Menutup aurat Allah Ta'ala dan melarang para wanita untuk bertabaruj. Allah berfirman dalam surat Al Ahzab ayat 33: "Walatabarujana tabarujal jahiliyah tilula dan janganlah kalian para wanita bertabaruj seperti tabarujnya jahiliyah yang pertama." Dan Rasulullah s.a.w. telah mengabarkan akan munculnya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ia ya boleh bersabda sinfani min ahlin nar. Lam arahumah qattu. Ya, ada dua kelompok dari penduduk api neraka. Aku belum pernah melihatnya. Qaumun ma'ahum siyapun. Fa'ad ngabil bakar. Yadhuribu nabihan nas. Yang pertama suatu kaum yang membawa cambuk ya seperti pecut apa nama seperti ekor-ekor sapi. Mereka memukul manusia dengannya. Wanisaun kasiyatun ariyat, mumilatun mailat, ru'usuhunna ka'asnibatil bukti. Dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, belenggak lenggok ke sana kemari. Kepala mereka bagaikan punuk-punuk unta yang condong. Layatul nuljannah, mereka tidak masuk surga. Walayajid nariha dan mereka tidak akan mencium bau bau surga. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, Allah mewajibkan para wanita untuk memakai kerudung dan Allah mewajibkan para wanita untuk memakai jilbab. Dan kerudung sama jilbab itu beda loh bu. Banyak diantara kita Anggap yang namanya jilbab ya kerudung Kerudung ya jilbab Padahal itu beda Karena yang namanya kerudung tuh, bu Dalam Al-Quran disebut dengan khimar Kalau berfirman Wal yabribna bikhumurihimna <tuh> Ila juyubihimna Dalam surat An-Nur itu bu Dan hendaklah para wanita Ya <tuh> Memakai kerudung-kerudung mereka sampai ke dada-dada mereka. Allah menyebutkan bahwa hendaklah mereka memakai kerudung sampai ke dada. Ya. Yeah. Adapun jilbab yang ada dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Allah berfirman, Ya ayyuhan nabi, Uli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabi bihin Wahai nabi Katakan kepada istri-istri kamu, anak-anak wanitamu dan istri-istri kaum mukminin, para wanita kaum mukminin, hendaklah mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Apa yang dimaksud dengan jilbab Ibu? Yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Itu namanya jil jilbab. Jadi, Ibu ya, jilbab itu jangan dimaknai kerudung. Tapi jilbab itu adalah pakaian kurung yang menutup seluruh tubuh. Nah itu namanya jil jilbab. Adapun kerudung itu yang buat apa namanya uh, menutup rambut kepala. Ibu-ibu ya. sekalian, wanita di dalam memakai pakaian ada delapan syarat yang harus terpenuhi. Wanita di dalam memakai pakaian ada delapan syarat yang harus dipenuhi. Apa itu? Yang pertama, Asyartul awwal. An yasturajami'al badan. Menutup seluruh tubuh. Namun terjadi khilaf para ulama. Apakah wajah? Ya. Harus ditutup atau tidak? Sebagian ulama' Mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita itu adalah aurat semuanya Maka harus ditutup semuanya Seluruh tubuhnya Kecuali matanya satu Punclung, gitu. Ya. Apa dalil mereka? Dalil mereka yang pertama suat al-Hazab ayat 53 <tuh> Allah berfirman Wa idza saaltumuhunna mataan fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian yang meminta kepada mereka para wanita ya sesuatu maka mintalah dari belakang hijab. Ya, dari belakang hijab. Kata mereka ini menunjukkan seorang wanita harus menutup seluruh tubuhnya. Yang kedua mereka berdalil Dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 59 tadi Di mana Allah mengatakan Yudnina alaihinna min jalabi bihin Hendaklah mereka mengulurkan Jilbab-jilbab mereka Artinya keseluruh tubuhnya Ya keseluruh tubuh Ya Mereka juga berdasarkan hadis <tuh, <tuh, <tuh, Sofan bin Mu'attal as-Sulami Ketika Aisyah radhiyallahu anha tertinggal dari pasukan ya, maka Sofwan melihat dari kejauhan ada berwarna hitam ya. Ternyata setelah dilihat Aisyah, maka apa-apa kata, kata Aisyah, "Fastai qattu bistirja'i hina arafa ni tu wajhi bi Maka aku pun bangun ketika aku mendengar Sofwan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ketika ia mengenal aku, lalu aku pun menutup wajahku dengan jilbabku. Ya, yeah. aku pun menutup wajahku dengan apa? Jilbabku. Mereka juga berdasarkan hadis Asma bintu Abi Bakrin, ia berkata, Kunna Kami dahulu menutup wajah-wajah kami dari pandangan laki-laki. Ya. Yeah sehingga menurut mereka ini menunjukkan bahwa ia memakai cadar penutup atau nikab. Bahasa Arabnya cadar tuh nikab, ya. Itu hukumnya wajib kata mereka. Sementara sebagian ulama lagi mengatakan bahwa itu tidak wajib. Dan Syekh albani mengatakan bahwa ini pendapat jumhur. Iya. Dalilnya Allah taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 31. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara Dan janganlah para wanita memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali yang tampak saja. Ya, maksud mereka maksudnya wajah dan dua telapak tangan. Dan ini yang dipilih oleh Imam Ath-Thabari dalam tafsirnya. Mereka juga berdasarkan hadis Aisyah bahwasannya Asma Bintu Abi Bakar masuk kepada Rasulullah Sementara Asma memakai Baju yang tipis Maka Rasulullah berpaling dan berkata Ya Asma Innal mar'ah iza balagat al-mahid Wanita kalau sudah sampai Ya waktu haid Walau Sudah haid maksudnya Lam yaslu an yura minha Ila hadha wa hadha hey Asma wanita kalau sudah haid Sudah balik tidak boleh terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini maksudnya wajah dan telapak namun hadis ini ibu-ibu jadi -ibu, ya ikhtilafkan akan apakah hadis ini lemah apa sahih apa hasan Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan dengan beberapa jalannya ya yeah. sementara sebagian mengatakan hadis itu dhaif kalau saya sendiri condong kepada pendapat Syekh Albani karena ada beberapa jalan yang menguatkan tentang masalah itu ya wallahu alam mereka juga berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah Bahawa ketika Nabi SAW berceramah di hadapan para wanita ketika Idul Fitri kemudian tiba-tiba ada disebutkan faqa nat faqamat imraatun min sittatin nisa safaul khaddain dia berdiri lah seorang wanita yang jangkorang atau jangkorang Bu Ya, seorang wanita berdiri suf saf aul disebutkan disitu begitu, yang pipinya kemerahan. Lihat lihat ya, berarti Jabir melihat wanita itu pipinya apa? Kemerahan. Berarti pakai cadar enggak bu? Ya enggak dong. Ya enggak mu kalau pakai cadar ya segini atau apalagi cuma segini, -segini gitu kan? Nggak bakalan kelihatan pipinya tapi di situ disebutkan disebutkan ya wanita tersebut pipinya kemerahan. Iya. Tapi ini hadis jangan dibawakan buat laki-laki dongbelang ya Bu ya. Nanti dijadikan dalil tuh kan boleh melihat wajah perempuan. Apalagi ada hadis ya, an-nadhara ila al-wajhil hasan ibadah. Melihat kepada wajah yang cantik itu ibadah. Iya bu, ada hadisnya bu, tapi hadisnya palsu. Iya. Mereka juga berdasarkan hadis Ibnu Abbas bahwa pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membonceng Al-Fadl bin Abbas ketika haji wada. Lalu datang seorang wanita meminta fatwa kepada Rasulullah dan ternyata wanita ini cantik rupawan. Apa yang terjadi maka Fadl pun melihat wanita tersebut. Maka Rasulullah pun langsung memegang pipi Fadl dipalingkannya ke sebelah sana. Iya. Dipalingkan sama Rasulullah ke sebelah sana. Kalaulah itu ia menunjukkan bahwa wajah wanita aurat, tentu Rasulullah akan menyuruh wanitanya yang suruh pakai khadar, kamu pakai tutup wajahmu. Tapi ketika Rasulullah menyuruh Fadl, ya malah untuk memalingkan wajah, itu menunjukkan kata Ibn Hazm, ya bahwa itu hukumnya bukan aurat. Kata beliau, walau kanel wajah aurah, yalzamusatruhu, lama akarrah ala kashfi bihadrokin nas. Kalaulah wajah itu aurat, kata Ibn Hazm, tentulah Rasulullah tidak akan diam mengingkat tidak akan. Paham? Mendiamkan si wanita tadi Memperlihatkan wajahnya di hadapan manusia Tentu Rasulullah akan Menyuruh wanita tersebut untuk apa? Ya, untuk menutup Wajahnya Demikian pula mereka berdasarkan Harith Aisyah Kunna nisa'al mu'minat Yashhadna ma'an Nabi Kami dahulu Para wanita kaum mu'minat Menyaksikan sholat subur Bersama Nabi SAW Tumah yang kalibna ilabuyutihin, hena yakdina solah la yorof na milal Kemudian para wanita itu pulang ke rumah-rumah mereka setelah selesai solat langsung. Tidak ada yang mengenal mereka karena gelap. Kata-kata tidak ada yang mengenal mereka karena apa? Gelap. Itu menunjukkan kata mereka kalau berarti kalau tidak gelap mereka akan di, dikenal lihati wajahnya kelihatan. Iya. Yeah. Mereka juga berdasarkan hadis. Iya. Yeah. Ya eh, berdasarkan asar-asar yang menunjukkan bahwa dahulu di zaman sahabat tabi'in, tabi'un tabi'in yang namanya wajah terbuka tanpa memakai cadar sudah biasa. Iya. Yeah. Dan itu dijadikan dalil juga oleh Syekh Al Banil dalam Kitab Jilbab Al Mar'atil Muslimah yang menunjukkan bahwa cadar itu tidak wajib dan itulah pendapat yang kuat. Tapi ibu, ya, jangan kemudian kita anggap ah cuma kan bukan aurat ah ini kan cuma sunnah Lah, nggak apa-apa lah dibuka. Bukan berarti begitu. Kalau memang ibu pakai cadar tentu lebih bagus soalnya ibu ibu dulu waktu dinadur sama suami, yang dilihat sama suami, kaki apa wajah? Hah? kaki apa wajah? ya wajah dong ya. sekarang lebih, lebih memfitnah mana? wajah apa kaki? Ya. wajah dong karena wajah itu yang membuat terfitnahnya laki-laki tidak mungkin kaki Ya, maka dari itu Ibu-ibu sekalian, kalau kaki saja disuruh Ditutup, maka Lebih bagusnya wajah pun ditutup Walaupun memang, ya saya lebih Condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa cadar itu hukumnya sun Makanya Syekh al-Bani mengatakan Itu sunnah mu'akkadah Sunnah yang sangat itu Ditekankan ibu-ibu sekalian Ya Jadi ini ibu-ibu sekalian Tapi ingat Ibu-ibu yang nggak pakai cadar pun harus perhatikan, tidak boleh tabaruj. Ya, yeah. pakai bedak, pakai lipstik, bis, kincelong, pakai sifat uff, mantap. Ya, yeah. itu kalau udah gitu boh tinggal tempelin di situ ya, janur-janur dah, tinggal gini deh. <laughs> Jadi ondel-ondel, persis. Tak boleh ibu. Kenapa demikian? Karena itu tabaruj. Allah Taala mengatakan walatabarujenatabarujaljahiliyatilula. Janganlah para wanita bertabarut seperti tabarutnya jahiliyah yang, yang pertama. Tak boleh ibu-ibu sekalian. Ya. Syarat yang kedua. Pakaian wanita muslimah. Yang pertama tadi apa? Menutup seluruh tubuh. Syarat yang kedua, Allah yakuna zinah finasi. Tidak boleh pakaian itu adalah sebagai hiasan. Yang membuat para laki-laki terpikat. Ia. Yeah. Dengan seperti apa ibu memakai baju-baju yang diberikan padanya berbagai macam hiasan-hiasan, ya entah itu hiasan keperak-perakan, keemas-keemasan, ya sehingga akhirnya berapa banyak para laki-laki pengen melihat, walaupun pakai jilbab, ya pakai jubah, tapi kok kelihatan indah banget, ya maka dari itu ibu-ibu sekalian ini masuk dalam makna tabar tabarruj. Ya Allah Ta'ala mengatakan wala tabarrujna tabarrujul jahiliyyatil ula. Janganlah kalian bertabarruj, ya seperti tabarrujnya jahiliyah yang pertama. Allah juga berfirman wala yubdina zinatahun illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita memperlihatkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat. Ini masuk kepada nya aurat maupun Perhiasan-perhiasan yang tampak Maupun yang tersembunyi Tidak boleh ibu-ibu sekalian Ya Oleh karena itu ibu-ibu sekalian Nah sekarang ustaz Bagaimana kalau pakai Warna baju itu harus gimana sih Apa Harus harus hitam Ibu Ya Tidak harus hitam Karena di zaman Rasulullah juga ada Sebagian Sahabat pakai baju warna hijau Sebutkan dalam hadis ikrimah Bahwa rifa'ah mentalak istrinya Lalu istrinya dinikahi oleh Abdurrahman bin Zubair Aisyah berkata Pada waktu itu istri rifa'ah Memakai khimar kerudung Yang berwarna hijau Ya, Kerudung yang berwarna apa bu? Hijau Dalam hadis umuh Khalid bintu Khalid Dia berkata Bahwasannya ia datang kepada Nabi s.a.w. membawa baju-baju yang ada padanya warna hitam dan disebutkan di situ ada alam akhdar atau asfar garis-garis warna hijau atau kuning. Ia ya, bergaris-garis ya. Maka ini boleh. Nah, yang masalah adalah Ibu kalau warna-warninya terlalu mencolok ya, pakai bunga-bunga dan yang lainnya, aduh Ibu jangan deh ibu Ya. Lebih bagusnya yang yang biasa-biasa aja lah. Walaupun memang warna hitam itu yang lebih bah, bagus. Kenapa demikian? Ini berdasarkan hadis. Bahwasanya dalam hadis Aisyah disebutkan bahwa ketika wanita ansor keluar dari rumah-rumah mereka, kaana alar usiinal girban seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung-burung gagak. Burung gagak itu warnanya apa, bu? Hitam. Ya. Demikian pula dalam hadis kisah apa Aisyah tertinggal itu di mana Sofwan. Iya. Melihat Aisyah kata Sofwan apa? Faro asawada insanin naim. Aku maka Sofwan pun melihat seorang manusia hitam tertidur. Disebutkan di situ Aisyah memakai baju hitam. Maka kalau pakai baju hitam lebih bagus. Tapi kalau pakai baju selain itu boleh, tapi jangan tabaruj. Iya. Jangan tabaruj, ya. Ini Ibu-ibu sekalian. Aisyah juga pernah memakai pakaian Asyabul Mu'asfarah Dalam satu riwayat muwarrodah. Memakai baju Al-Mu'asfarah yaitu yang dicelup Dengan warna Usfur Itu merah ketuaan Ya. Dalam satu riwayat Mu'arrodah yaitu Warna Wardah Wardah itu bunga ros Aisyah pernah memakai baju warna Bunga ros ya, Merah ketuaan itu Aisyah pernah makai Ibu. Ya bukan hadis Aisyah ini, ya ada yang menerjemahkan dengan terjemah yang salah dengan artian katanya muarradah itu artinya uh, warna berbunga-bunga. Ini jelas salah. Ya karena muarradah itu artinya kata para ulama diberikan warna dengan warna wardah. Wardah itu artinya bunga, roh, bunga ros. Iya. Jadi ini Ibu-Ibu sekalian Itu syarat yang kedua Apa syarat kedua Ibu? Tidak boleh Menjadi Menjadi terhias dengan Memakai pakaian itu jadi Hiasan Jangan Bu ya Dahulu para sohabiat Bu Hiasan bajunya itu cuman seperti hudbah Atau hudbah Bu Jadi ujung-ujungnya itu Kalau Bu kayak bulu-bulu mata Gitu Bu ujung-ujung ininya itu kayak bulu apa kayak bulu mata. Adapun kemudian hiasan-hiasan, masya Allah dengan warna keperak-perakan, manik-manik dan yang lainnya jangan bu, ya tidak di apa namanya tidak diperkenankan demikian karena itu termasuk tabarruj. Syarat yang ketiga, syarat yang keberapa? An yakuna thawbu safiqan La, yashuf, la yashifu amma tahtah Baju itu harus tebal Tidak boleh tipis Tidak boleh menjiplak Tidak boleh ibu Iya yeah. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah mengatakan Sinfani min ahlin nar Ada dua penduduk api neraka yang aku belum pernah lihat di antaranya sudah saya sebutkan tadi wanita yang berpakaian tapi apa telanjang. Iya. Sekarang ini ibu terkadang lagi ngetren nih bu. Ibu-ibu pakai jilbab panjang lebar tapi bahannya bahannya apa ngejiplak. Iya. Kaya spandek, kaya bahan kaos tapi yang agak tipis. Sehingga kalau dia pakai baju itu pun tetap aja ngejiplak. Yeah. Betakwalah kalian kepada Allah para wanita Jangan tujuan kita pakai pakaian kelihatan cantik Emangnya cantik ibu buat siapa sih ibu? Yeah. Ya buat suami bukan buat Pak Ustadz yeah. Bukan buat ikhwan, bukan buat siapa, tidak Kecantikan ibu itu adalah untuk suami ibu Maka dari itulah ibu Kalau ibu melihat baju Kemudian ibu dalam hati ibu terbetik Wah cantik sekali nih Aku pakai baju ini tinggalkan Kenapa demikian? Karena kalau sudah Motivasinya seperti itu Berarti kita pengen tampil cantik Di depan oh Orang berarti ada Ada apa? Ada unsur syah Syahwat Tinggalkan ibu cari baju Yang betul-betul tidak Menjiplak tubuh kita Iya Adapun kemudian ibu hanya karena ingin disebut, apa kelihatan bagus dan yang lainnya jangan ibu. Jangan jangan jadikan motivasi kita dalam memakai baju itu karena kelihatan cantik jangan. Tapi jadikan motivasi kita ketika memakai baju itu apa? Bagaimana saya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah itu Ibu-ibu sekalian. Kemudian syarat yang keberapa? Yang kelima, yang keempat. Syarat yang keempat benar. <tuh> <tuh> <tuh> Anyaku nafal fal dan kairo <wairaudoyitin> harus lebar dan tidak ketat. Iya, <tuh> <tuh> <Yeah. tuh> harus lebar, ya, dan tidak boleh ketat. <tuh> an Allah di zaman sekarang ini, Ibu Yang namanya pakaian ketat itu malah jadi nge Bahkan jilbab pun diketat-ketatin. Keluar jilbab gaul. Ya Gimana, Ibu? Itunya dicekek di sini. Iya. Jilbab gaul jadi kini cekek, woi gitu kan. Kemudian entar rumbe-rumbe-nya, ya. Kecil-kecil, <laughs> itu nggak boleh kata para ulama. Iya. Yeah. Ada yeah. lagi ibu di zaman sekarang nih bu, jilbab dijadikan apa model Kaya rambut. Iya, yeah. yeah. yeah. Ini mau pakai jilbab apa muapa gitu ya. Yeah. Akhirnya apa? Sampai ada orang punya moto gini. Bagaimana tetap berjilbab namun tetap tampil cantik cie? Yeah. Yeah. Oh kita jadi bingung ini cantiknya buat siapa ya? Yeah? Yeah. Tampil cantiknya kemana ya? Yeah? Ya yeah, Subhanallah aneh bin ajaib. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, ya yeah, syarat daripada pakaian yang harus dipakai oleh para wanita lebar dan tidak ke ketat, nggak boleh ketat ibu pas-pasan nggak boleh harus lebar, iya nggak apa-apa ibu disebut Batman pun nggak masalah, iya kalau ibu dipanggil awas Batman push, <laughs> <laughs> kemudian syarat yang kelima Syarat yang kelima an ya allahu yakuna mubakharan wala mutayyiban tidak boleh diberikan wawangian ingat wanita tidak boleh pakai minyak wangi minyak wanginya perempuan itu Bu tidak boleh meleber-leber kemana mana-mana ya kata Rasulullah dalam hadis yang dikutip oleh Imam Abu Daud Tirmizi dengerin ya dengan sanad yang hasan Ayumam roatin ista'qorot wanita mana saja yang memakai minyak wangi, kamarot ala kaumin liajidumin rihiha, lalu ia pun melewati suatu kaum laki-laki supaya mereka mencium wanginya, wahyazaniyah maka itu pelacur, pelacur bu, ya, tuat biar enggak biar enggak bau ketiak kalau pakai Rexona gimana? Pakai penghilang baju eh, apa ketiak gitu, penghilang ketiak, pakai ketiaknya hilang. <laughs> ya kalau memang wanginya bu tidak melebar melebar dan tidak mengeluarkan wangi sebatas menghilangkan bau badan saja, ya silahkan. Enggak apa-apa ibu, asal syaratnya satu, tidak boleh wa Wangi sehingga akhirnya menjadi perhatian para laki-laki Atau baunya itu membuat timbul syahwatnya para laki itu tidak boleh Ya Subhanallah <tuh> Syarat yang ke-6 Syarat yang ke-6 Tidak boleh memakai baju laki-laki Atau tidak boleh menyerupai baju laki-laki Kenapa demikian? Karena Rasulullah s.a.w melaknat Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, Tirmidhi, Abu Dawud dan Ibn Majah Rasulullah bersabda Kata Ibn Abbas Rasulullah s.a.w Al-mutashabbihina rijal bin nisa Wal-mutashabbihati minar nisa'i bin rijal Rasulullah melaknat Laki-laki yang menyerupai wanita Dan wanita yang menyerupai laki Laki-laki tidak boleh ibu Walaupun ibu dalam cara jalan pun Tidak boleh kaya laki-laki ya. Demikian pula Ibu pakai celana, pakai laki-laki Tidak -laki, boleh Seorang wanita pun, eh seorang laki-laki pun Tidak boleh mengikuti gaya perempuan ya. Cuman sayang Di Indonesia ini bencong banyak banget bu Gaya perempuan begitu Subhanallah Seperti kaumnya Nabi Lutna Uzubillah Nasolallah Syarat yang ketujuh Syahat yang keberapa? Allah yushabbah lisa libasul kuf kafirat. Tidak boleh menyerupai pakaian wanita-wanita kafir Kalau misalnya ibu ya Para biarawati pakai kerudung tidak bu? Pakai Nah ibu kemudian pakai kerudungnya gaya biarawati Tidak boleh Ram. Kenapa? Karena itu menjadi syiar orang-orang kafir Ya Demikian pula ibu ya Bertasyabuh dengan Kekhususan orang-orang fasik Wanita-wanita fasikah Maka itu pun tidak diperbolehkan Ya tidak diperbolehkan ibu-ibu sekalian Kemudian yang ke delapan Syarat yang terakhir Apa itu Alla yakuna liba sa syuhroh Ya tidak boleh pakaiannya disebut dengan pakaian syuhrah. Apa itu pakaian syuhrah, Ibu? Pakaian syuhrah itu kata Imam Nawawi saking mahalnya atau saking jeleknya. Ya, ada saking mahalnya atau saking jelek atau bentuknya beda sendiri aneh. Sehingga orang pun jadi ya, jadi tertarik ih kok beda sendiri. Maka seperti tulibas syuhrah. Waduh Ustaz kalau di Indonesia kan orang pakai cadar, pakai gelap gelap beda sendiri tuh di mall beda sendiri. Gimana? Belati ibu yang selamat. Ya. Karena kalau memang sesuai syariat tak masalah. Kalau kita beda sendiri, kita jadi masyhur gara-gara kita melakukan syariat sesuai dengan syariat, boleh. Adapun kalau misalnya pakai ya beda sendiri sehingga akhirnya menarik pandangan orang-orang ya. Maka pada waktu itu tidak diperbolehkan, karena Rasulullah SAW sabda dalam hadis yang dikutip Abu Daud dan Ibnu Majah. Man labisah thobasyuhrofi dunia, albasahullo thobamadzallah yom alqiyamah, thumma ulhiba fihi nara. Siapa kata Rasulullah? Yang memakai pakaian syuhrah di dunia, Allah akan pakaikan pakaian kehinaan pada hari kiamat, kemudian akan dibakar dengan api neraka. Yeah. Jadi pakaian syuhroh itu adalah Setiap pakaian Yang tujuannya biar tenar Biar ter ter terkenal Ibu-ibu sekalian Nah ini ibu-ibu sekalian Jadi ini delapan syarat Pakai baju Coba diulangi ibu yang pertama Menutup seluruh tubuh. Yang kedua Tidak menjadi hiasan yang ketiga, tebal tidak boleh tipis. Yang keempat, lebar, tidak boleh sempit. Yang kelima, tidak memakai baki wangi-wangian. Yang keenam, tidak menyerupai laki-laki. Yang ketujuh, tidak menyerupai wanita kafir. Yang kedelapan, nah sekarang tanyakan kepada diri sendiri bukan saya, Ibu, ya. Delapan syarat ini terpenuhi enggak? Iya. Aduh, Ustaz belum terpenuhi nih, malu euy. Iya. Maka kalau belum terpenuhi, segera Ibu penuhi. Iya. Baik, Ibu-ibu sekalian, sekarang pembahasan berikutnya adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah ini. Yang pertama Wanita boleh memakai sutra Wanita boleh memakai pakaian apa? Sutra. Disebutkan dalam hadis yang dikontrol Tantrimidi Abu Daud Nasai Ibn Majah Rasulullah SAW bersabda Hurrima libasul harir Wadzahab ala dhukuri ummati Wa uhilla li'inathihim Pakaian sutra dan emas hanya diharamkan kepada lelaki umatku saja. Sementara itu halal buat para wanitanya. Maka dari itu kalau ibu-ibu pakai sutra boleh enggak? Boleh. Yang kedua, yaitu Ibu, yang lebih bagus pakaian wanita itu sampai nyeret ke tanah. Ibu tahu Cinderella? Ya, kan nyeret gitu kan. Itu bagus, Bu. Umus Salamah berkata, aku berkata kepada Rasulullah Alaihi Wasallam ketika disebutkan padanya tentang Izar. Maka kemudian ya ketika Rasulullah mengatakan bahwa seorang laki-laki kalau pakai sarung itu harus pertengahan betis. Kemudian Umus Salamah berkata, bagaimana dengan wanita wakil Rasulullah? Atau Rasulullah hendaknya diturunkan sejengkal dari pertengahan betis. Jadi kalau dari pertengahan betis diturunkan ke segimana bu? sejengkal Kemudian ummu Salamah mengapa mengatakan idzan yan kasyifu anha Kalau begitu wahai Rasulullah kalau diturunkan sejengkal di pertengahan betis berarti pakaiannya eh, kakinya masih terlihat Kata Rasulullah sadiran boleh satu hasta segini dan tidak boleh lebih dari itu ya, Rasulullah hanya memberikan rukhsah ya boleh sampai Sehasta dari pertengahan Betis ya. Dimana yang Rasulullah perintahkan adalah sejeng, Sejengkal Tangan ibu dari pertengahan Betis ibu Ya segitu bu Coba ibu jengkarin aja Ya pertengahan betis ibu sampai ke bawah Segimana? Nah pakaian ibu Sampai itu gak? Iya Kemudian ibu Pembahasan selanjutnya Bolehkah wanita memakai sepatu hak tinggi, sendal hak tinggi? Jawabnya tidak boleh Dalilnya mana ustaz? Pertama, dari hadis Ibn Masud dia berkata Adalah laki-laki dan wanita pada zaman Banu Israel Mereka sholat berjamaah Dan adalah para wanita ya, Di antara mereka ada yang memakai sepatu-sepatu tinggi supaya kelihatan tinggi oleh para laki-laki lalu Allah pun berikan hukuman kepada mereka dengan dipanjangkan haidnya makanya kata ahli kesehatan Bu wanita itu enggak bagus Bu pakai sepatu hak tinggi karena itu bisa merusak rahim iya makadar itu Ibu ya kita jangan bertasyabuh dengan para wanita kafir orang-orang Yahudi. Sekarang kalau ibu punya spa, sepatunya hak tinggi, cabut haknya Bu. Pis. Buang. Tus. Kemudian Ibu-ibu sekalian, yang berikutnya pakaian wanita di hadapan mahramnya bagaimana? Boleh enggak Ustaz kalau kita di hadapan mahram you can see tak wilda? Iya. Yeah. Ibu-ibu sekalian Pembahasan tentang masalah mahrum Itu insya Allah akan dibahas oleh siapa? Tatmuzul Sekarang adalah Kita sedang membaca membicarakan tentang pakaian Ketahuilah ibu Bahwa yang boleh terlihat oleh mahrum-mahrum kita Yaitu yang biasa terlihat di rumah kita Leher Rambut Lengan Betis Ya Cuma segitu saja Ini berdasarkan hadis Ya Bahwa oh Aisyah <tuh> Dari Abu Salamah Ia berkata Aku masuk Bersama saudaranya Aisyah Kepada Aisyah Lalu saudaranya Aisyah Bertanya kepada Aisyah Tentang bagaimana mandi Janamat ja, mandi junubnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Aisyah pun meminta Bejana maka kemudian beliau pun mandi lalu beliau pun mengguyurkan rambutnya dengan air sementara antara Aisyah dengan mereka ada hijab penghalang di mana dia bisa melihat rambutnya A? Aisyah iya Aisyah sengaja memperlihatkan dengan cara praktik langsung di hadapan saudaranya Ya. Nah itu ibu-ibu sekalian. Maka dari itu sebatas yang itu saja. Jadi mahrom mahrom itu ibu ya hanya boleh melihat sebatas yang itu saja. Namun kata para ulama, kalau mahromnya melihat kepada wanitanya, apa namanya kakaknya atau adiknya atau keponakannya dengan nafsu dan syahwat tetap tidak boleh. Walaupun itu mahromnya sendiri. Walaupun itu apa? Mahrumnya sendiri Baik Sekarang bolehkah seorang mahrum Memegang ya, Wanita yang mahrumnya Dan menciumnya Jawabnya boleh Dalilnya Bahwasannya Fatimah radiyallahu anha Ketika masuk ke rumah Rasulullah SAW Maka Rasulullah pun memegang tangannya Dan menciumnya Hadis itu sahih dikutuklah Buddha termedi al Hakim dan hadis itu sahih. Demikian ibu-ibu demikian pula hadis Aisyah, ya. Di mana adalah disebutkan dalam hadis tersebut ya bahwa Abdullah bin Zubair masuk ke rumah Aisyah lalu dipeluknya Aisyah, ya, dipeluknya Aisyah karena Aisyah itu kan bibinya Abdullah bin Zubair, ya. Maka kalau sebatas itu boleh Ya adapun kemudian dengan syahwat Maka tetap itu tidak Tidak boleh Bolehkah seorang wanita Diboncing oleh mahrumnya di motor Ya boleh ya, Kenapa? Karena Rasulullah pernah memboncing Sofia di atas keledai Tapi ingat Bu Ya tidak boleh naik ojek Buat ibu-ibu Karena ibu kalau naik ojek berarti ibu diboncing oleh siapa bu? Oleh mahrom apa bukan? Bukan bu, itu laki-laki lain. Ya, terkadang ibu ya. Para wanita itu kalau ketemu ustad, ya, ditutup wajahnya. Kalau ketemu ikhwan yang udah ngaji malu-malu ditutup wajahnya. Kalau ketemu tukang beca biasa aja. Ya ketemu apa-apa tukang ojek biasa aja emangnya tukang becah bukan ikhwan ya bu ya, ya. kalau ojek juga bukan ya? ya boleh bu ya tetap itu adalah laki-laki yang bukan mahram ibu iya, aduh ustad rumah saya jauh harus masuk ke dalam 8 kilo gak ada lagi yang lain sementara malam sudah senja gimana ini ya hari sudah senja saya mau jalan gak kuat Jauh sekali Tentunya ibu Sesuatu yang dilarang karena menjerumuskan Kata para ulama bisa menjadi boleh Kalau dibutuhkan Bisa menjadi boleh Kalau apa Dibutuhkan Iya Kemudian Bolehkah seorang wanita memperlihatkan Perhiasannya Ya. Iya auratnya kepada wanita kafir, sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Alasannya, takut wanita itu mensifatkan kepada suaminya. Tapi yang rajih, Wallahu alam. dalam hal ini tidak ada bedanya wanita kafirah maupun wanita mus muslimah. Selebih adanya dalil-dalil yang menunjukkan Ya, bahwa tidak dibedakan dalam hal ini. Di antaranya hadis bahwasanya ada seorang wanita Yahudi, para wanita Yahudi biasa masuk kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak disebutkan bahwa para istri Nabi itu menutup aurat-aurat mereka di hadapan wanita Yahudi, tidak pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para istrinya untuk menutup hijab atau memakai hijab di hadapan wanita Yahudi. Ya. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, ya, disebutkan bahawa ada seorang wanita Yahudi datang kepada Aisyah dan menyebutkan tentang kisah adab kubur, ya. Dan disebutkan di situ tidak disebutkan bahawa Aisyah segera memakai jilbab, pakai apa, menutup aurat tidak. Rasulullah pun tidak menyuruh Aisyah, Aisyah ihtajib anha misalnya, pakailah hijab dari wanita tersebut tidak. Itu menunjukkan boleh, tidak apa-apa ibu-ibu sekalian. Ya, lalu bagaimana ya kalau seorang wanita terhadap laki-laki yang tidak punya nafsu kepada wanita seperti para bencong sekarang di zaman sekarang nih bu, ya terkadang dia tidak punya nafsu sama perempuan karena merasa dirinya perempuan gitu kan, akhirnya sama perempuan biasa saja. Bagaimana? Apakah itu hukumnya haram? Apakah harus memakai jilbab semuanya atau tidak? Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surat An-Nur ayat e 31, awit tabiina qari ulil arb irbatiminar rijal atau kepada laki-laki yang sudah tidak punya keinginan lagi terhadap para wanita. Artinya boleh sebatas memperlihatkan yang biasa tampak di rumahnya. Ya. Maka pada waktu itu boleh terkecuali kata para ulama. Apabila si laki-laki bencong ataupun yang enggak punya syahwat terhadap perempuan ini dia bisa mensifati kemudian menceritakannya ke orang-orang itu bisa bahaya. Berdasarkan umur, hadis ummu Salamah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisinya ada seorang muhannas. Ya. Di mana Disebutkan bahwa ya Mughannath ini kemudian suka menceritakan tentang ya Wanita yang ia masuk kepadanya Maka Rasulullah SAW kemudian melarang si Mughannath ini Untuk masuk kepada istri-istri Nabi SAW Dan para wanita kaum muslimat ya. Maka ini tidak boleh ibu-ibu sekalian Kemudian batasan aurat kepada anak-anak bagaimana sama dalam hal ini karena itu mahrom mahromnya juga ibu ya kalau sama suami wah itu mah boleh semuanya suaminya ibu ya halal semuanya. Nabi saw berkata aku pernah mandi bersama Nabi saw dari satu bejana ya mandi bareng aja boleh maka dari itu ya tidak apa-apa. Adapun hadis yang menyebutkan katanya seorang laki-laki tidak boleh melihat kemaluan istrinya waktu jima ya itu hadisnya lemah palsu hadis yang tidak sahih ya sehingga sebagian wanita kalau bersetubu sama suaminya harus pakai selimut enggak boleh kelihatan kemaluannya sama suaminya seumur hidup suaminya enggak pernah melihat ya kasihan banget iya <laughs> yeah. Jadi ini Ibu-Ibu sekalian Yang berhubungan dengan hijab wanita Muslimah Saya kira cukup dan kita Sisanya untuk tanya jawab Silakan ada mau bertanya Di rumah Yang ada hanya suami Dan anak kita Bolehkah kita pakai celana panjang Dan kaos Apa sini T Sirat Apakah hal tersebut tetap dianggap menyerupai pakaian laki-laki? Iya, Bu Kalau pakai celana ya, Yang namanya celana panjang Pakaian laki-laki gak boleh dipakai sama Ibu Walaupun di rumah Kalau mau Ibu pakai celana yang khusus wanita Kalau pakai celana pensil depan laki-laki gak masalah Apa laki-laki maksud suami ya Gak masalah Iya Tapi kalau celana panjangnya misalnya pakai celana panjang yang blue jean gitu kan terus pakai kaos kayak laki-laki mirip lah pakaiannya maka itu tetap tidak diperbolehkan walaupun itu di dalam rumah kita sen sendiri iya ibu-ibu sekarang saya mau tanya celana panjang itu pakaian laki-laki bukan pakaian laki-laki sekarang kalau ibu suami ibu pakai long dress di rumah gimana boleh nggak bu, <tosan> Ustad? Gimana dengan baju wanita yang batik warna-warni begitu? Kalau memang tidak mencolok, sih ya, Mudah-mudahan nggak masalah. Tapi lebih bagusnya jangan. Lebih bagusnya warna-warna yang polos saja bu, kalaupun ada garis-garis sedikit gitu, ya. Tapi kalau sampai terlalu rame ya jangan lah bu ya, karena itu tidak sesuai dengan pakaian para sahabat. Ustadz kalau pakaian harus sejengkal terseret ke lantai Bukan itu maksudnya Sejengkal itu dari pertengahan bah? Betis Paham gak? Bukan sejengkal terseret ke lantai Bukan Tapi sejengkal dari pertengahan bah? Betis Ustadz bagaimana cara kita untuk menghadapi Anak yang sulit sekali pakai jilbab Pakai hijab boleh enggak kita rukiah pas dia tidur? Lah apa ngaruhnya? Abis dirukiah ya, Bismillahirrahmanirrahim Bangun-bangun langsung bu Pakai jilbab gitu Yang enggak lah bu ya. Yang ada adalah apa bu? Nih bu Kalau ibu Pengen mendakwahi Anak ibu Tanya sales Gimana sih kamu kok bisa laris Ngejual barang kamu? Ya, oh gampang seperti mengiklankan dijadikan indah tu jilbab. Tahu enggak nak jilbab itu luar biasa. Cantik nak kamu pakai jilbab itu nak. Apalagi jilbab itu nak begini begini secara kesehatan begini begini begini begini begini begini. Masya Allah. Tahu enggak nak dulu waktu masa zaman kuno nak itu perempuan perempuan pada buka aurat nak. Nah kalau kamu pakai buka aurat kembali ke zaman kuno kamu, iya. Makanya ibu-ibu sekalian lihat kita berusaha untuk bisa ya memberikan kepada dia pengertian agar dia mau memakai jil jilbab. Ustaz naik ojek dibatasi tas gimana? Ibu, saya mau tanya sama ibu. Ibu berdua-duaan sama laki-laki dibatasin tas saja. Boleh enggak? Ya. Sama aja apa bedanya Ibu? Ya. Apa hukum pakai inai bagi wanita? Kalau inai itu membuat cantik kuku sehingga akhirnya membuat para wanita laki-laki syahwatnya naik. Karena keindahan kuku-kukunya Jangan. Masuk tak baru itu bu. Apa ada dalilnya mengucapkan hamdalah ketika bersendawa tidak ada. Oh alhamdulillah nggak ada dalilnya. Kalau ibu bersin betul ada dalilnya. Tapi kalau bersendawa mana dalilnya nggak ada. Ya yeah. kalau kalau lah bersendawa itu dilakukan apa sesuatu yang baik tentu rasulullah sudah menganjurkan tentu para sahabat sudah mengamalkan tentu para tabiin para tabiut tabiin para ulama sudah menulis di dalam kitab-kitab mereka sunahnya ya baca alhamdulillah ketika sendawa tapi kan ustaz sendawa kan nikmat ustaz atas siapa sendawa nikmat Bu kalau ibu tanya ke Abu Faris Abu Muhammad sendawa itu sebetulnya penyakit ya sendawa itu apa Penyakitnya aja, Kak Bu Muhammad. Iya. Ustadz, kalau pakai kaos kaki apa tetap harus mengenakan pakaian yang menyeret, Bu? Saya mau tanya. Kalau ibu pakai kaos kaki sedengkul, baju ibu sedengkul, boleh nggak? Hah? Kan pakai kaos kaki Pakai kaos kakinya stocking sampai ke paha Jilbab ibu sedengkul yeah. Nanti pasti tanya loh Kok kamu begitu pakaiannya? Kan pakai kaos kaki <laughs> Sekarang ibu turunkan Kaki itu sama juga ibu Apa bedanya? Iya yeah. Bagaimana dengan para umat yang sekarang ini Pakai pakaian yang berkain Spandek dan lain-lain yang menjiplak Di badan Dan juga dengan berbagai macam hiasan Seperti bordiran atau bunga-bungaan Boleh enggak itu tabarruj Sudah saya sebutkan tadi bu Bahan spandek itu enggak boleh Itu menjiplak Badan Dan tidak memenuhi syarat Memakai jil jilbab. Tidak memenuhi syarat Menutup a ah? Aurat tak boleh, ya? Hah? Menjualnya gimana? Menjualnya sama saja Ta'awun al-litmi wal udwan Kecuali kalau misalnya dia jual pakaian-pakaian khusus di dalam rumah di kamar, maka tulisin di situ maaf khusus di dalam rumah, ya. Tidak boleh dibawa keluar nih Bu Ini pakaian khusus dalam rumah Jangan dibawa keluar Harus dinasehati, tidak boleh Kalau kita tahu bakalan dijual, dibawa keluar Tidak boleh ya. Maka dari itulah Para pedagang pun juga jangan sebatas Memikirkan keuntungan dan mengeruk Keuntungan, jangan Tapi ingat, ya bagaimana Menyelamatkan para wanita Dari memakai pakaian-pakaian yang tidak sesuai Dengan syari ya. Itu Kadang kalau para pedagang mikirnya gimana untung, ini kan bagus, orang pada seneng. Akhirnya malah apa? Melariskan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Jam tangan apa termasuk perhiasan yang tidak boleh? Ustaz, Ustaz kalau tergantung bentuk jam tangannya, kalau jam tangannya biasa-biasa saja ya silahkan. Tapi jam tangannya, oh masya Allah ada romba rombeknya ada emasnya, adanya ulo, ya. Yeah. Kalau jalan kenceling, kenceling, kenceling, udah lumping kali. Ustaz ikatan rambut yang tinggi di balik jilbab, apa ini disebut punuk unta? Ya mirip. Makanya kalau pakai jilbab tuh jangan kempek ngejendul gini, ibu. iya yeah. kayak punuk unta, jangan. Apalagi pakai gelung Sahkah mau Mengenakan jilbab yang menutup Dahi Ibu, ya dahi itu Hendaknya nempel ke tempat Sujud Jangan dihalangi oleh apapun juga Abdul Syekh Abdurrahman Asyidi berkata Penutup Sesuatu yang menutupi anggota sujud Itu seperti dahi Ya tidak lepas dari tiga keadaan Keadaan yang pertama yang sengaja kita tutupi Maka itu tidak boleh Keadaan yang kedua yang berpisah Dengan badan kita seperti Sajadah dan yang lainnya itu boleh Keadaan yang ketiga Karena kebutuhan, karena panas tempatnya Harusnya kita hanya kita tutupi dengan jilbab kita boleh Boleh enggak potong rambut Di, sale, di salon bencong <laughs> ya kalau bencong itu yang sudah saya sebutkan Bu dia tidak punya nafsu terhadap wanita sebatas kelihatan rambutnya doang enggak masalah. Ya. Enggak masalah. Ustaz, mau berenang di mana Bu? Ibu untuk pemandian-pemandian umum wanita pada asalnya haram pergi ke sana. Karena Rasulullah melarang seorang wanita membuka baju di tempat selain rumah suami dan ayahnya. Enggak boleh. Ya. Maka gimana dong Ustaz? Kalau bikin kolam renang khusus wanita gimana Ustaz? Boleh, tapi pakaian renangnya ya jangan tipis, jangan merecut, jangan. Ya. Pakai jilbab jilbab gitu saat ke, kelebuk-kelebuk. <laughs> ya, nggak mungkin lah. Ya, cobalah dipikirkan bagaimana. Oh, ibu-ibu ya. Anjuran untuk berenang hanya untuk para laki-laki. Ma'am, nah, laki-laki dianjurkan untuk berenang, berlatih untuk mempersiapkan dirinya. di jalan Allah SWT. Adapun wanita, ya tidak diwajibkan untuk berjihad perang. Makanya kalau mereka wanita Tidak bisa berenang pun tidak masalah Tapi kalau ibu misalnya Mau bikin kolam renang ah di rumah Ya biar, biar bisa berenang Ya silahkan tidak masalah Bagus ibu ya Kalau ibu misalnya bikin kolam renang di rumah sendiri Ya pakai ban Ustadz kita sebagai istri Memakai pakaian syari Tapi suami lebih suka Melihat wanita-wanita dengan pakaian modis Yang di jalan Padahal suami sudah ngaji Ah, Harusnya tuh suami disumpel aja mulut dan matanya Bu Kalau ibu pakai pakaian modis di depan suami gak masalah Ya maka ibu harus bersaing dengan yang di luar Ya Mas Kamu ngapain ngeliatin yang di luar Mas dosa mas dosa Mendingan liatin aku nih Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana dengan muslimah pakai motor laki-laki? Enggak -laki? boleh. Karena itu khusus untuk laki-laki, jadi jangan ya untuk wanita. Karena itu termasuk tasabbuh nantinya masuknya Bu. Kecuali kalau enggak ada motor lagi. Bagi motor laki-laki yang kayak gini nih, wuh, udah pakai cadar, tinggal pakai sama. <laughs> maafkan Ustadz, apabila ada seorang wanita yang ingin sekali bercadar untuk menghindari fitnah namun belum bisa istiqomah memakainya, karena orang tua belum mengizinkan ya kalau memang dikhawatirkan akan timbul mudorot berantem terus sama orang tua, ya udah gak apa-apa, buka aja bu, ya daripada mudorot berantem terus tapi kasih ibu lagi gak di rumah pakai cadar, kalau pulang ke rumah buka lagi, ya gak masalah ya Ustadz, celana untuk daleman bagaimana hukumnya, kan panjang juga kalau yang disunahkan yang bagaimana, kalau celananya tidak mirip dengan bentuk laki-laki, kayak celana godombrang, gitu sirwal, mirip sirwal maka Aisyah pun dulu pernah sholat pakai sirwal makanya kalau sirwal kayak wanita pakai celana-celana godombrang gitu tahu godombrang bu itu boleh, gak masalah iya Karena Isya dulu pernah pakai sirwal Ya sholat pakai sirwal Pernah dalam satu riwayat begitu Tadi keterangan bahwa wanita Harus menjulur menjulur ke tanah Namun ketika untuk sholat Jika ada najis yang menempel di baju Yang menjulur ke tanah Tadi bagaimana Biasanya bu Kalau katakan disebutkan dalam hadis Waya Rasulullah Ya, aku wanita yang bajunya menyelet di tanah. Dan aku suka melewati tempat yang najis. Maka apa kata Rasulullah, yutahhiruhu ma ba'dahu. akan disucikan oleh tanah setelahnya. Jadi setelah melewati tanah najis, melewati tanah apa namanya? suci itu bisa apa? dan Itu sudah bisa mensucikan. Dalam Al-Quran disebutkan hendaklah perempuan menundukkan pandangannya. Bagaimana jika melihat Ustaz yang sedang ceramah dalam video atau televisi? Pertanyaan bagus. Bu, terjadi khilaf para ulama. Apakah wanita boleh memandang laki-laki atau tidak? Setelah para ulama sepakat bahwa laki-laki tidak boleh sama sekali. Pendapat yang dirajikan oleh Ibn Hajar. Bahawa wanita boleh memandang laki-laki dengan syarat tidak memandang dengan syahwat. Ya Dasarnya yaitu bahwa Aisyah pernah diizinkan oleh Rasulullah memandang para sahabat sedang bermain hirap di masjid. Di mana disebutkan bahwa Aisyah menempelkan pipinya dengan pipi rasul, Rasulullah dan Rasulullah membiarkan Aisyah nonton. Berarti Aisyah melihat laki-laki-laki boleh ya. Tapi kalau ibu melihat laki-laki itu sambil nasu gitu, haram. Enggak boleh. Ya. Bagaimana pakaian wanita muslimah di depan kakak laki-laki kandung tapi kafir? Ya, tidak ada bedanya dengan mahram-mahram yang lainnya. Tidak ada bedanya dengan mahram-mahram lainnya. Ustadz, sebagian besar ketika memilih baju Pasti dalam hati berbisik cantik gak ya? Dan itu termasuk saya Ustadz Gimana tipsnya agar kita memilih warna dan model baju Di hati kita mengatakan Aku harus jelek lah, Masa sih standarnya harus jelek Enggak lah bu Standarnya aku harus sesuai syari syariat begitu, bukan harus jelek. Lah kalau harus jelek mah pakai karung goni aja sekalian. Masa standarnya harus jelek gimana? Ibu kalau keluar ya, wajah ibu pakai areng. Iya baju ibu ya, pakai apa? minyak nyong-nyong yang bau. Bukan seperti itu maksudnya, Ibu. Tapi yang menjadi masalah adalah Bagaimana aku harus sesuai dengan syari? syariat? Iya. Ibu mau aja jadi jelek. Ustaz, bolehkah kita memakai pakaian seperti wanita-wanita yang ada di TV? Pakaian ketat tetapi di dalam di hadapan suami kita yang enggak masalah. Iya. Kalau di depan suami mah Ibu, suami pengen melihat daripada ya suami di di luar ngeliatin kayak gituan. Pengen ngeliatin istrinya juga kayak gituan ya enggak masalah insyaallah Bagaimana dengan ayat 60 yang di surat An-Nur bahwa wanita tua boleh menanggalkan jilbabnya? Tuanya kayak gimana, Bu? Kalau ibu tuanya masih kinclong enggak boleh. Kalau udah pada ngample ya yeah. <laughs> udah pada jelek laki-laki pun ngelihatnya hmm baru nggak masalah ibu ya lah ini ibu masih pada kencang masih cantik masih masya Allah ya nggak boleh tetap ya Bagaimana jika suami yang ingin istri berpenampilan cantik di luar rumah? Itu dayuts. Itu apa? Dayuts. Pelaki suami yang ingin istrinya dinikmati oleh laki-laki lain. Suami yang tidak punya kecemburuan kepada istrinya. Jadi gimana dong Ustaz? Saya kalau enggak ngikutin suami saya dimarahin suami. Bilang ke suami, Mas. Aku sangat cinta padamu, Mas. Tapi, Mas, Allah dan Rasulnya lebih aku cintai, Mas. Iya. Sementara Allah dan Rasulnya melarang kutabaruj. Terserah, Mas mau marah nggak marah, terserah. Yang jelas, saya lebih takut kepada marahnya Allah kepada saya. Itu, Bu. Iya. Harus tegar. Pakaian panjang menyayat lantai Apakah kemudian tidak dikhawatirkan kotor atau najis Sudah saya sebutkan tadi Ya jadi ibu ya Ibu Standarnya yang disebutkan oleh Rasulullah itu Dari pertengahan betis Sejengkal Kemana? Ke bawah Kira-kira segimana bu? Ya ibu sendirilah yang lebih tahu Kalau ibu tambahkan lagi silakan. Dengan jenggalan ibu ya, bukan jenggalan saya. Bagaimana dengan pakaian yang berwarna gelap tapi ada bordir di pinggirannya? Kerudungnya lebar dan panjang. Kalau bordirnya biasa-biasa saja ya, tidak membuat cantik dan menjadi terhias enggak masalah. Tapi kalau bordirnya menjadikan cantik, terhias, maka jangan. Bagaimana nasihatnya kepada keponakan dan saudara-saudara perempuan saya yang merasa modern dengan cara berpakaian mereka sekarang? Ibu. Ibu. Ambil VCD tentang masyarakat di Asmat. Atau di pedalaman Kalimantan. Bilang. Kata kamu memperlihatkan aurat modern ya? Nih. Itu apaan tuh? Itu suku Asmat. Itu pedalaman Kalimantan. Berarti kamu itu mau menyerupai mereka. Yang modern tuh seperti ini yang pakai jilbab. Iya. Yeah. Kata siapa per apa pakaian seperti itu modern? Enggak. Kamu tuh sudah menyerup kembali kepada masa lalu, kepada zaman kuno. Iya. Yeah. Ustadz ada teman saya sudah lama ngajinya Ustadz. Tapi belum mau pakai hijab sesuai syariat Alasannya ilmunya belum cukup Sampai kapan? Ustadz pun juga enggak pernah ngaku dirinya ilmunya cukup kok bu Siapa yang di dunia ini yang mengatakan ilmu saya sudah cukup? Orang yang mengatakan ilmu saya sudah cukup Berarti dia akan mulai jadi bodoh Ya Siapa? Kalau kita ini jangan sampai punya perasaan saya sudah cukup ilmunya. Tidak boleh. Maka dari itu Ibu, ya maka dari itu tidak boleh alasan seperti ini sebetulnya alasan-alasan dari syaitan. Tidak boleh diikuti. Bismillah, walaupun saya ilmunya minim, yang penting saya bisa mengamalkan walaupun ilmu saya sedikit. Begitu Apakah diperbolehkan Wanita yang ingin nadar untuk berdandan Di depan calon suaminya Jangan ya, Jangan bu Nanti Kelihatan Mengada-ngada Jadi mempercantik diri Tidak sesuai dengan aslinya Ya Tidak natural Maka dari itu ibu ya Tidak boleh berdandan di depan Itu kan belum suami Baru mau nazar lagi. Belum tentu jadi lagi. Ya. Maka itu tidak boleh. Biasa aja. Bolehkah pakaian-pakaian lama kita yang tidak syari. Kita berikan kepada orang lain lah. Kalau diberikan kepada orang lain. Biar orang lain pakai pakaian yang tidak syari. Begitu. Ya jangan dong. Ya gimana dong Ustadz. Jadi solusinya kalau pakaian-pakaian yang tidak syari itu. Ya dibukain. Dipretelin buat misalnya pakaian anak ibu, ya, kecilin lagi, atau dibuat spray, ya, atau dibuat terserah, <laughs> ya. Ustadz, saya seorang tenaga medis yang terkadang ada pasien laki-laki yang datang saat pemeriksaan, pastinya tangan saya memegang anggota tubuh seperti perut, leher. Apa yang harus saya lakukan Kalau memang ternyata Tidak ada dokter laki-laki lagi di situ, Dan itu darurat harus segera ditolong Silahkan Karena itu keadaannya Sangat dibutuhkan sekali Tapi kalau masih ada Dokter laki-laki Segeralah minta dokter laki-laki untuk Menangin dia Ya makanya ibu Kalau bisa ibu kalau misalnya sebagai seorang wanita Ya dokter wanita Berusaha semaksimal mungkin hanya ya, men, apa, menerima pasien wanita saja Kalau laki-laki boleh Kalau keadaannya sangat dibuk Keadaannya dibutuhkan saja ya. Ustaz jika seorang akhwat memakai hitam-hitam dan seluruhnya ditutup Namun matanya indah dan berhias Apakah itu tabaruj Ustad Sukron? Tetap matanya jangan dihias-hias, ya. Matanya jangan dihias-hias, karena terkadang mata itu menipu bu, ya. Terkadang kelihatan matanya indah gitu, sehingga para laki-laki melihatnya, wah. Pas ngelih buka cadarnya, eh. <tuh> Bagaimana jika seorang yang memakai pakaian jilbab yang tidak syari Tapi dia rajin ibadah Sholat yang wajib maupun yang sunahnya Amalnya diterima enggak? Kalau sesuai dengan syarat-syaratnya Terpenuhi rukun-rukunnya diterima Tapi berdo, berdosa akibat ya Pakaiannya yang tidak sesuai dengan syariah ya. Tetap amalannya diterima oleh Allah Kalau memang terpenuhi syarat-syaratnya rukun-rukunnya dan yang lainnya. Ustadz, kalau akhwat melakukan perawatan wajah termasuk tabarut, enggak? Enggak. Ya, kalau apalagi untuk menyenangkan hati suami. Masa jerawatnya segede-gede apa gitu. Ya, biarkan begitu suaminya yang melihatnya juga enggak enak. Ya, ada komedo-komedo sininya dibiarkan. Ya, janganlah, Bu, ya. Dirawat wajah biar suami ibu senang melihatnya. Maka kata Rasulullah apa ketika disebutkan tentang ciri wanita salehah apa Bu? Yaitu kalau dilihat menyenangkan. Kalau dilihat apa? Menyenangkan. Kalau ibu misalnya enggak memelihara wajah ibu, dilihat enggak menyenangkan gimana? Bagaimana dengan taksi bajai atau angkot? Sekali lagi Bu, untuk hal-hal seperti ini kalau memang dibutuhkan silahkan. Dimana kita tidak punya apa alat transportasi lain, butuh ya. Saya nggak punya motor, nggak punya apa namanya mobil, saya harus naik angkot, naik bajai atau naik taksi karena memang sangat dibutuhkan sekali, ya nggak masalah, ya. Kalau memang itu dibutuhkan perhatikan. Ustad gimana kalau wanita mengerjakan sholat, puasa dan lain-lain, tapi tidak menutup auratnya? Itu hukumnya gimana? Tetap terancam masuk nerah? neraka. Sebab Rasulullah SAW sudah mengatakan bahwa wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang itu tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga. Ustad. Bagaimana dengan akhwat yang sudah berhijab Tapi masih pacaran dengan alasan ta'aruf Bombal Bu, alasan seperti ini alasan setan bu. Ya, ya saya mau, masa saya gak kenal Ya sama calon suami saya Saya harus kenalan dulu dong Ibu yang namanya pacaran itu kamuflase Cuma diperlihatkan yang bagus-bagusnya saja Yang jelek-jeleknya tidak. Sudah gitu larangan Rasulullah SAW dua-dua-duaan Tidak boleh haram. Jelas Rasulullah mengatakan Tidaklah laki-laki dan wanita berduaan Kecuali yang ketiganya setan Belum lagi yang namanya Pacaran pegang-pegangan segala Zina ibu ya. Orang yang pacaran itu Pasti zina hati Tak bisa lepas ya. Akhirnya dia lalai dari berdikir Kepada Allah Dia akhirnya apa? Ya, yang dia inginkan selalu berbuat fahisyah pengen berduaan sama dia, rindu sama dia, ya. Maka seperti itu sangat-sangat tidak menguntungkan kita. Bayangkan harusnya kita banyak berzikir kepada Allah, ini malah dzikirnya siapa? Pacarnya, ya, mau makan ingat dia, sampai-sampai mau ee -e pun ingat dia. Bagaimana pakai cadar tapi matanya masih pakai celak? Kalau memang itu membuat bagus dan indah, mendingan jangan deh. Ya, kalau itu membuat bagus dan indah, sehingga para laki-laki apa terfitnah, jangan deh. Ya, khusus buat suami aja lah. Toh Rasulullah SAW pun juga pakai celak tuh kalau mau, mau tidur aja bu. Memang betul ada hadis Fatimah pernah ya keluar dengan memakai celak. Kemudian Ali ketika melihat itu, ya Ali merasa apa? Cemburu melihatnya. Kemudian Fatimah mengatakan bahwa ayahku yang menyuruhku begini. Kemudian ketika Il Ali bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah membenarkan. Tapi ibu ya di zaman sekarang tuh terkadang fitnah, terkadang tujuannya sudah pengen cantik dan kelihatan indah. Kalau sudah niatnya seperti itu bahaya. Kalau Fatimah memang niatnya karena mengikuti perintah roh, Rasul. Kalau ini niatnya pengen kelihatan indah, pengen kelihatan cantik, pengen kelihatan wah. Niatnya saja sudah salah. Yeah. Ustadz, pakaian dicuci pakai molto jadi wangi gimana Ustadz? Iya. Yeah. Iya. Kalau wanginya yang ngelebar-lebar sih bu ya mudah-mudahan. Tapi kalau masalahnya kalau ngelebar-ngelebar tuh bu, Iya. Allah wa'alam. Aduh susah banget sih Ustadz ini gak boleh itu gak boleh. Iya. Udah lah. Saya. Mendingan juga bebas aja lah. Biasa-biasa saja mengamalkan agama ini. Ibu. Kata Rasulullah, dunia itu penjaranya Buat orang yang beriman Kata Rasulullah Dunia si jenul Mumin wa jannatul kafir Dunia itu penjara Orang yang beriman dan surga Buat orang ka? kafir. Kalau orang kafir mah memang silahkan Bebas surganya memang cuma di dunia Kalau orang beriman Surganya di mana Di akhirat Sabar di dunia ibu Sebentar untuk mendapatkan yang lebih segala-galanya di mana? Di akhirat, di dalam surga. Ya. Seragam guru gimana Ustadz? Ya seragam guru kalau tidak sesuai dengan syariat, jangan dipakai. Harus berusaha untuk mempertahankan supaya sesuai dengan syariat. Ya. Pakai krim pemutih wajah atau termasuk mengubah, mengubah ciptaan Allah? Tidak. Itu tidak merubah. Sebatas usaha bagaimana supaya wajah ter tetap terawat suami pun betah melihat. Yang dimaksud dengan telapak tangan itu dalam aurat batasnya gimana, Ustadz? Yang saya pahami, bu, yang namanya telapak tangan itu dalam bahasa Arab kaf itu dimutlakan untuk yang sepesegini. Ini kaf namanya. Iya, namanya kaf, kafain. Ya Makanya disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW Ketika berhudhu beliau mencuci dua lapak tangannya Apakah begini doang? Ya enggak, begini ya Apakah wanita yang tidak pakai hijab pasti masuk neraka Kalau dia mati di atas itu terancam masuk neraka ya. Kalau dia mati di atas enggak pakai jilbab Maka dia terancam Masuk apa? Neraka. Karena Rasulullah mengatakan Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang saja Mereka tidak akan masuk surga Dan tidak akan mencium bau Surga Bagaimana yang memperlihatkan auratnya Maka dari itu ya, Kewajiban para wanita untuk menutup auratnya Bagaimana kalau operasi sesar penanganannya dilakukan oleh para se semua dokter laki-laki karena tidak ada pilihan lain. Kalau memang tidak ada pilihan lain mah beda lagi atuh. Darurat namanya. Ya. Yeah. Apakah ada batasan usia untuk wanita yang safar, Ustaz? Ana sudah 52 tahun. Ibu Wanita safar, Rasulullah SAW tidak mengizinkan kecuali dengan bersama, bersama apa? Maharum Memang ya itu menjadi khilaf para ulama tentang apakah Kalau ternyata aman di perjalanan, itu diperbolehkan atau tidak Sebagian ulama mengatakan, kalau memang aman Syarat keamanan itu betul-betul Dia -betul, ya terjamin, dia bersama wanita-wanita lain yang bisa dipercaya dan terlindung dalam selama perjalanan, maka banyak ulama seperti Syekhul Islam Demia mengatakan boleh. Ustadz, apa sih yang dimaksud bahwa otak wanita hanya separoh? Ibu maksudnya akal wanita separoh itu persaksian wanita dua kali lipat laki, persaksian laki-laki dua kali lipat wanita. Makanya ya, Wanita dua, laki-laki satu Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quranul Karim Bukan berarti bahwa Laki-laki lebih cerdas Daripada wanita Terkadang ada wanita yang lebih cerdas dari laki Laki, tapi Wanita itu lebih dominan perasaan Daripada akalnya Beda dengan laki-laki Kalau laki-laki lebih banyak dominan Akalnya daripada Perasaannya Ya Ustadz sudah di atas 60 tahun Tapi masih suka berpakaian tabaruj Ini musibah ibu Kenapa demikian Karena Rasulullah mengatakan Apabila seorang hamba telah sampai Umur 60 tahun Allah memberikan udhur Ya berarti ibu kalau 60 tahun belum taubat juga Masih suka Dandan yang enggak-enggak Khawatir ini wanita Tidak diberikan hidayah untuk taubat Oleh Allah subhanahu Subhanahuwataala. Karena sudah seumur begitu, terkadang suka taubat tu susah banget. Masa berkabung wanita yang ditinggal suaminya 4 bulan 10 hari. Bagaimana kalau wanita itu harus bekerja? Kalau memang dia tidak ada yang menafkahi, dia harus cari duit silakan. Ya, 4 bulan 10 hari di rumah terus, nggak bekerja siapa yang ngasih nafkah saya? Saya harus bekerja, bekerjalah. Gak apa-apa ibu-ibu sekalian Kalau memang itu khusus itu untuk keperluan Ya hidup kita Ya Allah Masih ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat Subhanakallahumma bihamdika Asyadu an la ilaha ila anta astagrukatul balik Mohon maaf bila ada kata-kata yang Tak berkenan di hati Yang benar semuanya dari Allah Yang salah dari saya pribadi Ya'akulu qalihada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru dakwana anil hamdu lillahi rabbil alameen